Hari Kiamat Ikhwati wa akhwati fillah A'adzani Allah wa iya'kum Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kaedah yang sangat bermanfaat Dalam kehidupan kita sehari-hari Kaedah tersebut berbunyi Man sabaka ilal mubahati Fahuwa ahakku biha Barang siapa Yang lebih dahulu Memperoleh Barang-barang yang mubah Maka dialah yang paling berhak Untuk mendapatkannya <tuh> Barang siapa Yang lebih dahulu Memperoleh Barang-barang yang mubah Maka dia yang paling berhak mendapatkannya Apa yang dimaksud dengan Barang-barang yang mubah ini yang dimaksud dengan barang-barang yang mubah dalam konteks ini adalah barang-barang yang boleh digunakan. Boleh digunakan ini memiliki dua kemungkinan atau barang yang barang-barang yang boleh digunakan ini mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama barang tersebut tidak ada yang memilikinya sama sekali. Kemungkinan yang pertama, barang-barang tersebut tidak ada yang memilikinya sama sekali Maka orang yang lebih dahulu mendapatkan barang yang demikian Dia berhak untuk menggunakan dan memilikinya Dia berhak untuk menggunakan dan memilikinya, karena tidak ada pemiliknya Kemungkinan yang kedua, barang tersebut menjadi hak bersama yang memiliki orang banyak Apabila keadaannya demikian Maka Dia berhak Untuk mendapatkannya Maksudnya adalah Mendapatkan manfaatnya Tidak memilikinya Ya Makanya harus dibedakan Ya antara Dua keadaan ini Man sabaka ilal mubahat fahuwa ahaku biha Barang siapa yang lebih dahulu Mendapatkan benda-benda atau barang-barang yang mubah Maka dialah yang paling berhak terhadapnya Kalau barang tersebut Belum ada pemiliknya Dia paling berhak untuk menjadi pemiliknya Dia juga yang paling berhak untuk memanfaatkannya Kalau sudah ada pemiliknya Misalnya, pemiliknya orang banyak Dia menjadi hak bersama Maka, dia paling berhak terhadapnya maksudnya adalah Paling berhak untuk menggunakannya Setelah dia selesai menggunakannya Baru orang lain Kaedah ini Ditunjukkan oleh hadis yang sangat dekat maknanya dengannya Iaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Man sabaqa ila ma lam yasbiqhu muslim fa huwa Barang siapa yang terlebih dahulu mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan oleh muslim yang lainnya, maka barang tersebut menjadi hak dia. Maka barang tersebut menjadi hak dia. Barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan oleh muslim yang lainnya, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya. Hadis ini dari sisi sanad dhaif atau lemah. Namun maknanya sahih karena ada hadis-hadis lain yang menguatkan maknanya yang sanadnya sahih. Di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Zaid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ahya ardan mayyitah fa hiya lahu. Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut menjadi miliknya barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut menjadi miliknya yang dimaksud dengan lahan yang mati di sini adalah lahan yang tidak ada pemiliknya bukan lahan yang sudah ada pemiliknya kemudian pemiliknya tidak menggarapnya ya jangan Salah e, mengartikan Hadis ini Hadis ini mengatakan Barang siapa yang menghidupkan Tanah yang mati Maka Tanah tersebut Menjadi miliknya Yang dimaksud dengan tanah yang mati Bukan hanya tanah Yang tidak digarap Tapi tanah Yang tidak digarap dan tidak Ada pemiliknya kalau misalnya ada orang yang datang ke tanah tersebut Kemudian membuat sumur di tanah itu Maka tanah itu menjadi milik dia Atau misalnya tanah tersebut ya, Tidak ada pemiliknya Kemudian dibersihkan sama orang Maka orang tersebut yang paling berhak terhadap tanah itu Atau misalnya tanah tersebut tanah yang becek ya Rawa-rawa Kemudian tidak ada pemiliknya Ada orang datang Ada orang datang Kemudian dia datang dengan eh, Tanah dari luar Kemudian ditaruh di situ Sehingga tanah tersebut menjadi lebih tinggi Dari tanah yang lainnya Sehingga tidak ada Becek lagi Sehingga dia bisa menggunakannya Maka Tanah tersebut menjadi miliknya Ya Misalnya tanah Ya, dipenuhi dengan batu-batuan Tidak ada yang memiliki tanah tersebut Kemudian dia menyingkirkan batu-batu itu Setelah itu dia tanami Maka tanah tersebut menjadi haknya dia Ya inilah yang dimaksud dengan hadis ini Man ahya ardan mayyitah Fahiyalah hu Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maksudnya tanpa pemilik dan tidak digarap, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Ya, hadis ini hadis yang sahih. Ya. Dan maknanya, maknanya sama dengan hadis yang tadi. Maknanya semakna dengan hadis man sabaqa ila ma lam yasbiqhu muslim fa huwa Barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu Yang belum dimiliki oleh seorang muslim pun Maka barang tersebut menjadi miliknya Kalau Bentuknya tanah Maka tanah tersebut menjadi miliknya Hadis lain juga yang semakna dengan Hadis ini dan hadis ini juga sahih Man ahata ha'itan Ala ardin fahiyalahu Barang siapa yang membangun dinding Maksudnya barang siapa yang memagari tanah Maka tanahnya menjadi miliknya Barang siapa yang membuat pagar Di suatu kawasan Maka tanah tersebut menjadi miliknya <tuh> Ya ini khusus untuk apa? untuk tanah-tanah yang belum ada pemiliknya. Kalau sudah ada pemiliknya maka tidak boleh melakukan yang seperti ini. Makanya dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa laisa li'irqin mudzalimin haqqun. Usaha yang zalim itu tidak diberikan hak sama sekali. Ya. Tidak bisa mendatangkan hak sama sekali. Kalau misalnya dia Tahu itu tanah milik orang Kemudian dia menggarapnya Dia memagarinya Maka garapannya tidak dihargai sama sekali Dindingnya atau pagarnya pun Tidak dihargai sama sekali Orang yang memiliki tanah Boleh merusaknya Boleh mengatakan kepada Orang yang menanam Di atas tanahnya Atau yang memagari tanahnya Dia boleh mengatakan pagarmu sana ambil Tanpa dia harus mengganti harga pagar itu begitu pula ketika tanah seseorang ditanami oleh orang lain tanpa izin kemudian pemilik tanahnya datang kemudian melihat ya seperti itu maka pemilik tanah berhak untuk mengatakan dan memerintahkan kepada orang yang zalim itu sana ambil tanamanmu sana hilangkan tanamanmu dari atas tanahku ya, Dia berhak seperti itu Karena Rasulullah SAW mengatakan Usaha yang zalim Itu tidak memiliki hak Sama sekali Taib Orang yang memagari Tanah Dan tanah tersebut adalah Tanah yang mati Statusnya tidak ada pemiliknya Maka tanah tersebut bisa menjadi miliknya dialah yang paling berhak terhadap tanah-tanah itu kemudian yang berkaitan dengan hak bersama ya sesuatu yang menjadi hak bersama maka orang yang mendapatkan sesuatu tersebut dialah yang paling berhak untuk e, menggunakannya hal ini sesuai dengan hadis nabi muhammad saw La yuqimanna ahadukum arrajula min majlisihi Thumma yajri sufih Jangan sampai salah seorang dari kalian Mengusir orang lain dari majlisnya Kemudian dia duduk di majlis itu Jangan sampai salah seorang dari kalian Menyuruh orang yang sudah duduk di suatu tempat Untuk berdiri kemudian dia duduk di tempat tersebut ini menunjukkan bahwa orang tersebut paling berhak dengan tempat itu kalau dia bukan orang yang paling berhak terhadap tempat itu maka tentunya Nabi kita Muhammad SAW tidak melarang orang lain untuk mengusir dia dari tempat itu tapi ternyata Rasulullah SAW melarang kita untuk mengusir orang lain atau menyuruh orang lain berdiri kemudian kita menduduki tempatnya tersebut. Dan di sini ada nilai yang sangat tinggi ya. Di sini Islam mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang lain. Islam memerintahkan kita untuk memuliakan orang lain. Walaupun yang duduk di tempat tersebut adalah orang yang derajatnya lebih rendah dari kita, misalnya dia rakyat biasa. Sedangkan yang datang adalah pemimpin. Yang datang, misalnya orang yang penting, ya. Maka tidak ada hak bagi dia untuk mengusir orang lain dari tempat yang sudah dia diduki sebelumnya. Kenapa demikian? Karena syariat Islam sudah memberikan hak kepada dia Syariat Islam sudah memberikan hak kepada dia terhadap tempat itu Maka tidak boleh bagi orang lain untuk mengusir dia dari tempat tersebut Maka ini harus diperhatikan ya Jangan sampai kita uh, Semena-mena Terhadap orang lain Baik Ini ya dari hadis ini kita sangat eh, jelas ya, bisa memahami bahawa ketika seseorang sudah duduk di suatu tempat, ya dan tempat tersebut adalah hak bersama, maka dialah yang paling berhak untuk menempati tempat itu. Taib contoh penerapan kaidah ini. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting dalam kehidupan kita dan contohnya sangat banyak sekali. Di antara contohnya adalah ya. Di sini disebutkan contoh pertama orang yang pertama kali menggarap lahan kosong tanpa pemilik. Maka dialah yang memiliki tanah tersebut. Dan ini sama persis dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Man ahya ardan mayyitah fahiyalahu hiya siapa yang menggarap tanah yang mati, ya maksudnya adalah tanah yang tanpa pemilik, ya maka tanah tersebut menjadi miliknya. Taib, contoh yang kedua, sini sebutkan orang yang berburu binatang di hutan atau menangkap ikan di lautan, maka dialah yang memilikinya. Karena hutan dan lautan Beserta semua isinya tidak ada pemiliknya secara khusus, ya. Hewan-hewan yang ada di hutan, ya. Itu tidak ada pemiliknya secara khusus. Sehingga orang yang berburu di dalam hutan, dia paling berhak terhadap hewan yang dia buru. Lautan juga demikian. Ikan-ikan yang ada di lautan Tidak ada pemiliknya Ya pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tapi manusia tidak memilikinya Ikan-ikan tersebut Sehingga Ketika ada orang mendapatkan Ikan-ikan itu Maka dialah yang paling berhak Terhadap ikan-ikan itu Tidak boleh orang lain Ya, Kemudian eh, Mengambil ikan yang sudah dia dapatkan. Karena tidak ada pemilik khususnya. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah katakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil jami'ah." Dialah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di bumi ini. Dialah yang menciptakan untuk kalian Apapun yang ada di bumi ini Sehingga Apapun yang ada di bumi ini Selama tidak ada pemiliknya Ya dari manusia Maka Allah bolehkan Untuk kita gunakan Allah bolehkan untuk kita miliki Ya Selama Tidak ada Atau belum ada pemiliknya dari Dari manusia Karena itu milik Allah Dan Allah mengizinkannya untuk Digunakan Baik Contoh yang ketiga Tidak disebutkan di dalam buku ini ya Saya Perbanyak contoh biar Lebih mudah Dan lebih jelas Arti dari kaidah yang sedang kita bahas Contoh yang ketiga adalah hak cipta Seseorang misalnya Dia menciptakan Sebuah alat Kemudian alat tersebut dipatenkan Maka Alat tersebut menjadi haknya dia. Kalau ada orang lain yang ingin membuat alat seperti itu, maka dia harus izin dulu, karena sekarang pemiliknya sudah ada, sudah dimiliki oleh seseorang. Ya, hak cipta ini ya bisa masuk ke dalam eh, kaedah kita. Man sabakah ilal mubahat fahiyalahu orang siapa yang lebih dahulu? mendapatkan hal-hal atau barang-barang atau sesuatu-sesuatu yang mubah maka dia yang paling berhak fahuah hak ubiha dia yang paling berhak terhadapnya hak cipta dulu tidak ada di zaman e, awal Islam ya tapi sekarang hak cipta dilindungi hak cipta dianggap e, harta kekayaan Sehingga di zaman kita ini ketika ada sesuatu yang sudah dipatenkan Maka tidak boleh bagi orang lain untuk eh, meniru yang persis dengan barang tersebut Kemudian dinamai dengan nama yang sama Ya karena dia orang yang mematenkan tersebut Dia yang paling berhak terhadap hak ciptanya Ya dan hak cipta ini banyak sekali di zaman ini Buku bisa dipatenkan Ya Mesin bisa dipatenkan, ya, program-program, eh, ya, program aplikasi-aplikasi bisa dipatenkan. Program di komputer bisa dipatenkan, ya, penemuan-penemuan eh, di bidang pengobatan bisa dipatenkan. Penemuan di bidang, eh, eh, misalnya arsitektur, ya, bisa dipatenkan. Ya, dan ini sangat-sangat banyak sekali. Type. Contoh yang keempat adalah Ketika kita melihat ada orang yang Duduk di masjid Kita tahu masjid adalah hak bersama Setiap muslim dia berhak untuk Duduk di masjid ya Maka Tidak boleh ada seorang pun yang melarang Seorang muslim Untuk duduk di masjid Karena masjid adalah rumah Allah Masjid itu Rumah Allah, Allah yang memilikinya. Dan Allah, ketika memiliki sesuatu, Allah mengizinkan manusia untuk menggunakannya. Sebagaimana saya sebutkan tadi. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini. Ketika masjid itu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita boleh menggunakannya. Ya, kita boleh menggunakan tempat yang ada di masjid tersebut untuk kita duduki. Sehingga kalau ada orang yang datang ke masjid untuk duduk, tidak boleh bagi seorang pun untuk melarang dia duduk di tempat tersebut. Dan tidak boleh ada orang lain, ya, mengusir orang di dalam masjid. Tidak boleh. Ada orang lain mengusir orang yang sudah duduk di masjid. Kemudian dia duduki di tempat tersebut. Ini tidak boleh, ya. Dan ini harus diperhatikan. Kecuali apabila ada aturan-aturan yang mempertimbangkan maslahat. Ya, misalnya sekarang ini kalau masjid di malam hari tidak ditutup bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dibolehkan bagi DKM dia untuk menutup masjid agar apa agar masjid tersebut tidak disalahgunakan sehingga Ketika DKM ingin menutup masjid Dan konsekuensinya adalah Mengeluarkan orang-orang yang tadinya duduk di masjid Maka tidak masalah Tidak masalah bagi DKM untuk mengusir Atau mengeluarkan Orang yang duduk di dalam masjid ketika sudah ada aturan itu Karena aturan tersebut adalah Aturan yang dibuat untuk kemaslahatan bersama Untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin Dan kita harus tahu Bahwa maslahat umum itu lebih didahulukan Daripada maslahat khusus Maslahat umum itu harus lebih didahulukan daripada maslahat umum Ya, DKM ketika Memutuskan Masjid harus ditutup di jam sekian-sekian ya Maka Mereka tidaklah memutuskan keputusan itu Kecuali karena kemaslahatan Bersama Kecuali agar masih tersebut Atau berjaga dengan baik Tidak disalahgunakan ya Maka dibolehkan <tuh> Dibolehkan bagi mereka Untuk mengeluarkan orang-orang Apabila sudah sampai pada Jam yang ditentukan Ini ya saya jelaskan ini karena sebagian orang mengatakan masjid kan itu milik Allah Harusnya tidak boleh ditutup Harusnya dibuka terus Sebagaimana dahulu Di awal-awal Islam tidak ada masjid yang ditutup Maka kita katakan ya Para ulama sudah menjelaskan kaidah yang sangat masyhur di kalangan mereka layum karu ahkam al-ijtihadiyah bi tag azman tidak boleh diingkari adanya perubahan hukum ijtihadi hukum yang berdasarkan ijtihad dengan perubahan zaman atau karena perubahan zaman tidak boleh diingkari apabila hukum-hukum yang sumbernya adalah ijtihad itu berubah karena perubahan zaman di zaman dahulu kaum muslimin ya tidak berani menyalahgunakan masjid dan mereka sangat mengagungkan kedudukan masjid sehingga mereka sangat takut sekali apabila menyalahgunakan Rumah Allah itu, sehingga tidak masalah di zaman dahulu masih dibuka 24 jam, karena memang keadaan orang di zaman dahulu ya sangat berbeda dengan keadaan orang di zaman di zaman ini. Di zaman ini banyak dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Saya kata saya tidak katakan semuanya, saya juga tidak katakan kebanyakan tidak, tapi banyak. Dari orang-orang Yang mengaku dirinya sebagai muslim Tidak menghormati masjid sama sekali Saya mendengar dengan telinga saya sendiri Ada Masjid-masjid yang digunakan untuk berpacaran Ada masjid yang digunakan Untuk minum minuman keras Mereka menunggu kaum muslimin Keluar dari masjidnya Jam 11 malam, jam 12 malam mereka masuk Ada yang pacaran di sana. Ada yang minum-minuman keras. ya. Ada orang-orang yang mereka tidak mau ngontrak rumah. Padahal mampu. Mereka memanfaatkan masjid sebagai rumah mereka. Dan mereka tidak menjaga kehormatan masjid. Dan akhirnya banyak yang seperti ini. Kalau masih dibiarkan seperti ini ya terbuka kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut maka kemaslahatan umum akan menjadi hilang. Ada orang-orang di zaman ini ya mencuri kas masjid, kas masjid dicuri. Subhanallah, di mana penghormatan mereka terhadap rumah Allah tersebut? Keadaannya sudah berbeda. Tidak seperti di zaman dahulu Maka apabila hukum berbeda Maka ini tidak ada masalah Karena hukum di zaman dahulu tersebut dengan eh, Hukum di zaman dahulu tersebut Sesuai dengan asalnya Asalnya itu memang milik Allah Dan Allah membolehkan Kepada siapapun untuk menggunakannya Tapi sekarang Karena apabila hukum tersebut Tetap dilakukan seperti itu Maslahat umum kaum Muslimin menjadi terganggu, maka kita boleh, ya kita boleh menutup masjid tersebut untuk mendahulukan kemaslahatan umum bagi kaum Muslimin. Ya, adapun tadi kemaslahatan beberapa individu tersebut, ya maka kita bisa eh, tinggalkan untuk eh, meraih atau untuk sampai kepada kemaslahatan umum kaum Muslimin. Taib. Contoh yang berikutnya adalah apabila Orang yang menghadiri Suatu tempat Di suatu kajian misalnya Maka orang tersebut adalah orang yang paling berhak terhadap tempatnya Orang tersebut adalah orang yang paling berhak terhadap tempatnya Apabila misalnya ya ada orang Menempati suatu tempat Di sebuah majlis ilmu Kemudian dia Kebelet ya Dan akhirnya kepailet Dia meninggalkan sesuatu di tempatnya Maka tidak boleh ada orang lain Yang menempati tempat itu Tidak ada Tidak boleh ada orang lain Yang menempati tempat itu Kenapa? Karena dia ma'zur Dia punya alasan yang syar'i untuk meninggalkan tempat itu dan kembali lagi dia kebelet ya akhirnya dia harus ke Thailand maka ya ketika dia menginginkan tempat itu maka dia tetap dianggap sebagai orang yang paling berhak berhadapan tempat itu tidak boleh ada orang lain yang menempati tempat itu sampai dia meninggalkannya dia tidak menginginkannya baru ya ketika itulah orang lain boleh menempatinya. Contoh yang berikutnya adalah apabila ada orang ya mencari kayu bakar di hutan. Ketika ada orang mencari kayu bakar di hutan, ya, maka dialah yang paling berhak dengan kayu bakar itu. Karena apa? Karena kayu bakar yang ada di hutan adalah minal mubahat Ya sesuatu Yang dibolehkan Untuk digunakan Tidak ada pemiliknya ya. Atau misalnya Kayu bakar tersebut adalah ranting-ranting Yang jatuh Dan pemiliknya Tidak mau menggunakannya Maka dibolehkan Ya bagi orang yang mencari kayu bakar Untuk mendapatkan kayu itu Dia lebih berhak Begitu pula rumput Ya. Rumput ini hak umum. Rumput ini hak bersama walaupun di atas tanah orang lain. Walaupun di atas tanah orang lain. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan itu bahwa rumput termasuk hak bersama. Ya. Kecuali kalau tempatnya dipagar. Kecuali kalau tempatnya dipagar dan orang yang e, memiliki tempat tersebut tidak mengizinkan ada orang lain yang masuk, ya ini masalah lain. Tapi kalau misalnya tempatnya tidak dipagar, ya dan terbuka untuk umum, maka siapapun berhak untuk mengambil rumputnya, ya. Anas suraga ufidzalah, ya. Manusia itu memiliki hak bersama di dalam tiga hal. Ya, di antaranya adalah rumput, ya. Al-ma'u wal kala'u wa an-nar. Ya. Jadi ada air, ada rumput, ada api. Ini hak bersama sehingga tidak boleh ada orang yang mengharamkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hak tersebut, ya, itu menjadi hak bersama, baik contoh yang lain, ya, seperti tempat di pasar apabila ada pasar yang diperuntukkan untuk semua orang bukan yang dikias-kias, ya, kalau dikias sudah ada pemiliknya itu ada pemilik khususnya ada orang yang berhak dan dia khusus menggunakan tempat itu tapi ada pasar yang dibuka memang sebagai fasilitas umum pemerintah misalnya ya menyediakan e, tempat bagi orang yang ingin berjualan di tempat tersebut dibuka secara umum ya nanti kalau misalnya selesai sudah disuruh pulang semuanya barang-barangnya menjadi tidak ada ya barang-barangnya dibawa semuanya maka tempat-tempat yang seperti ini ya cara untuk menentukan siapa yang paling berhak terhadap tempat tersebut adalah orang yang paling pertama kali datang ke tempat itu. Dialah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Dan sekarang ini juga terjadi di tempat-tempat kajian. Ya, karena kajian itu biasanya ya apalagi yang ustaz-ustaznya e, banyak dihadiri oleh e, kaum muslimin, ya. Di sana akan banyak tempat-tempat yang diperuntukkan secara umum untuk para penjual untuk para pedagang ya maka siapapun yang datang pertama kali dialah yang paling berhak terhadap tempat-tempat itu tidak boleh pedagang datang belakangan kemudian dia menggunakan tempat itu ya karena ini hak bersama maka siapapun yang paling dahulu mendapatkannya dialah yang paling berhak terhadap tempat itu Contohnya lagi misalnya ya, sungai. Sungai yang umum, ya. Ini airnya tidak boleh dimonopoli. Airnya tidak boleh dimonopoli. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan sungai itu? Yang paling berhak adalah orang yang tanahnya paling dekat. Maksudnya bukan berarti dia memiliki Sungai secara penuh tidak Maksudnya dialah orang yang Harusnya pertama kali Mendapatkan manfaat dari sungai itu Kalau misalnya sungai itu sungai peng pengairan Ya maka orang yang Paling dekat dengan sungai tersebut Dia yang paling pertama kali Mendapatkan air sungai itu Dia sudah selesai baru Orang yang setelahnya Baru orang yang setelahnya <tuh> Karena dialah orang yang Paling dekat dengan sungai itu, maka dia yang paling berhak untuk mendapatkannya yang pertama kali, ya. Yeah. Ini contoh-contoh, ya, yeah. dan contoh yang lainnya sangat banyak ya. Yeah. Namun saya melihat contoh-contoh yang ada sudah bisa uh, kita uh, gunakan untuk memahami dengan baik, ya, yeah. kaidah yang sedang kita bahas, ya. Yeah. Man sabqa ilal mubahat fahu. Bubiha, barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah maka dialah yang paling berhak terhadap sesuatu tersebut Ya. maka tadi kita harus memahami di sana ada sesuatu yang mubah yang belum ada pemiliknya kalau sesuatu yang mubah tersebut belum ada pemiliknya maka orang yang pertama kali mendapatkannya dialah yang memilikinya Dialah yang paling berhak terhadapnya Kalau sesuatu tersebut Milik bersama Maka orang yang pertama kali Mendapatkan sesuatu tersebut Dialah yang paling berhak Untuk memanfaatkannya Ya Ini yang harus Difahami dengan baik ya mudah-mudahan Penjelasan yang saya sampaikan Bisa difahami dengan mudah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala eh, Memberikan kepada kita Ilmu yang bermanfaat ilmu yang berkah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah dan juga bisa mengajarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah Amin Amin Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin layimiddin walhamdulillahi rabbil alamin Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum pada Ustaz Dr. Mushaf Adarini. Afiidhallahu taala atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat sekali dari buku Al-Qaaidul Fikhiyah keada-keada praktis memahami fikih Islami. Nah, khotbah selamat malam. Saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telefon 021 8236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kami coba angkat di landal phone 0218236543. Halo? Ya. Halo. silakan bagi anda yang ingin tersambung di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang Kalimantan Barat. Iya silakan Pak Rizal. Waalaikumsalam. Allah. Begini saat di depan rumah kami tinggal itu ada tangkisol. Pemiliknya kedua orang tua mereka sudah meninggal. Ya. Mereka mempunyai anak lima orang anak, yang dua tinggal di dekat tanah tersebut, yang tiga yang tiga lain, yang tiganya di tempat lain. Ada tetangga memempatkan tanah tersebut untuk menanam sayuran buah-buahan, hmm. dengan meminta izin pada salah satu seorang anak saja. Yeah. Dengan begitu hasil dari itu mereka memberi kami tetangga tersebut eh, ketika hasil panen itu memberi kami. Kami ragu untuk memakannya Ustaz, hmm. karena dia hanya meminta izin pada sesorang anak saja, sedangkan ya. yang empat lain tidak. Uh, nah, bagaimana ini, ya. Ustaz? Mohon maaf Bapak, itu status tanahnya, ketemilikannya atas nama orang tuanya atau atas nama anak-anak? Betul, anak -anak. betul. Tanah, tanah warisan Ustaz. Tanah warisan dari orang tua ya Pak? Ya, betul-betul. Ya, Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustaz Bapak. Suka insyaat dari Qaliran okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, Tafadol Ustaz Ya Karena itu adalah tanah warisan Ya maka Haknya otomatis berpindah kepada eh, Ahli warisnya Haknya hak kepemilikan tanah tersebut secara otomatis ya berpindah ke para ahli waris sehingga ketika kita ingin menggunakan tanah itu maka harusnya kita izin kepada semua ahli waris atau perwakilan mereka ya jadi kalau misalnya tidak ada yang menjadi wakil maka kita meminta izin kepada semuanya. Tapi kalau misalnya kita bisa menjadikan salah satu dari mereka sebagai wakil ya, maksudnya eh, kita mendapati salah satu dari mereka itu sebagai wakil dari semua ahli waris, maka kita cukup ya meminta izin kepada orang tersebut <tuh> karena dia menjadi wakil bagi bagi yang lain. Eh, kemudian siapakah yang berhak untuk eh, menerima hasil dari Sewa tersebut Kita katakan karena itu hak waris Maka semua ahli waris Berhak mendapatkan bagian dari e, Uang Sewa tersebut Sesuai dengan e, Kadar warisannya Sesuai dengan kadar warisannya Kalau misalnya si Fulan Kadar dari warisannya Misalnya dari tanah itu 1 6 Maka dia berhak mendapatkan 1 6 dari keuntungannya yang sifuran misalnya Dia mendapatkan e, Dari tanah tersebut Sepertiga Maka dia dapat sepertiga dari e, Hasil Sewa tersebut ya Itu yang e, Sebaiknya dilakukan ya Dan itulah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau misalnya dia sudah menggunakannya Dia sudah Minta izin kepada Sebagian dari ahli warisnya dan dia misalnya ragu apakah mereka itu wakil ataukah tidak maka dia boleh ya misalnya meminta izin kepada yang lain ya dia boleh meminta izin kepada yang lain setelah itu ketika diizinkan maka alhamdulillah ya ketika diizinkan maka alhamdulillah dan eh, mereka tetap berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil sewa tanah tersebut ya karena E, banyak ma masyarakat tidak tahu bahawa hak waris itu hak yang sudah dipaksakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hak waris itu hak yang sudah dipaksakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun orangnya tidak mau menerima, maka harta tersebut menjadi miliknya karena Allah yang sudah menentukan bahwa itu miliknya dengan meninggalnya seseorang maka harta waris ini itu menjadi milik orang-orang yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia, dia dipaksa oleh Allah untuk memiliki itu Makanya eh, berhati-hatilah Bagi mereka yang menginginkan pembagian yang sama Sudahlah ini kan anaknya semuanya Laki-laki dan perempuan harusnya sama bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena itu ketaliman karena Allah sudah menentukan haknya masing-masing dari ahli waris tersebut kalau misalnya anak perempuan harusnya mendapatkan setengahnya anak laki-laki, tapi kemudian akhirnya dia mendapatkan yang sama maka yang lebihnya itu bukan hak dia lebihnya itu adalah uang yang haram ya makanya kita harus ya sangat berhati-hati dalam masalah ini. Ya uang yang haram itu uang yang panas. Maksudnya uang yang panas ini adalah uang yang sangat besar kemungkinannya mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu Wataala. Ustadz, adakah solusi ya kalau misalnya eh, ingin disamakan? Ada solusinya, tapi juga <tuh> agak ribet solusinya adalah setiap anak harus tahu bagiannya masing-masing. Bagian sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus diketahui oleh dia. Kemudian setelah itu dia tahu ya berapa yang harus dia sedekahkan kepada saudaranya. Berapa yang harus dia sedekahkan kepada saudaranya? Dia ikhlaskan itu untuk saudaranya agar saudaranya mendapatkan sesuatu yang sama dengan dia. Dia punya kewajiban untuk Menerapkan syariat Allah Ya Sehingga dia harus tahu Oh saya itu sebenarnya Mendapatkan misalnya ya 100 juta Itu hak saya Ya dan saya terima hak ini Kemudian setelah itu Yang 20 juta ini harus Saya keluarkan agar eh, Menyamakan Kepada eh, Menyamakan hak untuk yang lain, ya. Maka dia tahu berapa hak dia dan dia, dia tahu berapa yang dia dia berikan kepada saudara-saudara yang yang lainnya. <tuh> Kalau tidak demikian, maka ketahuilah e, hak yang diambil melebihi hak dia sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Alam. Nah, jazakallahu khairan, wabarakatuh, Fiqhul Taat atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rizal yang berada di Kalimantan. Nampaknya selamat malam, Assalamualaikum. Masih kami buka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di lantal 218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa di mana? Dengan Abu Ayub di Bekasi Abu Ayub di Bekasi, silakan Iya, mau bertanya Ustaz Di perumahan biasanya di, di bagian depan banyak orang ambil sumur bor dari tanah yang bukan haknya hmm. Dari sebelah depannya itu ada di depan selokan itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya Ya Jazakumullah Khairat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Tafadhalah saya. Sebaiknya ya eh, dihindari hal ini. Sebaiknya hal ini dihindari karena itu adalah eh, haknya eh, umum, ya, bukan untuk pribadi. Kemudian dikhawatirkan yang seperti itu bisa e, memberikan mudorot yang besar terhadap e, kepentingan umum ya kemudian dari sisi peraturan ya ya dari sisi peraturan kemungkinan besar ya yang seperti itu di, e, tidak dibolehkan <tuh> kemungkinan besar yang seperti itu tidak dibolehkan karena itu adalah bentuk Memanfaatkan sesuatu yang menjadi hak bersama Untuk e, kepentingan individu tertentu ya, Dan ini jelas ya e, Tidak selaras dengan e, Sikap amanah Dan ia termasuk diantara Bentuk sikap khianat terhadap e, Kepentingan umum Sehingga Kalau kita ingin yang membuat sumur bur ya, maka buatlah di tempat kita sendiri. Buatlah di tempat kita sendiri. Ya, tidak masalah ya kita mengorbankan sedikit harta, tapi nantinya harta kita jelas-jelas ya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, daripada kita melakukan sesuatu yang seperti itu, yang akhirnya kita menjadi ragu sendiri, kita terjatuh ke dalam perkara yang syubhat seperti itu. Ya, dan harta kita yang kita keluarkan untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang syubhat, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nantinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nantinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih kekal, ya. Maka ya hindari hal-hal yang seperti itu wallahu taala alam. Nah, Jazakullahu Khairan Wabarakatuhi Ustaz atas jawaban yang disampaikan Dan pertanyaan selanjutnya kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk Di kesempatan pagi yang berbahagia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz bagaimana hukumnya bila ada orang yang menyewa atau mengontrak rumah Dalam jangka waktu tertentu dan di halaman rumah tersebut ada tanaman pohon mangga dan pohon rambutan Pertanyaannya, selama rumah tersebut masih dalam masa kontrak dan pohon mangga dan rambutan itu berbuah Apakah ada hak orang yang mengontrak, memetik atau menikmati buah-buah tersebut Atau harus seizin yang punya rumah Dan bagaimana pula kalau buah tersebut masak di pohon dan jatuh dengan sendirinya ke tanah Mohon nasihatnya Ustaz Jazakallah khairan okay. e, Pada asalnya ya Ketika seseorang Menyewa tanah Ya maka Semua yang ada di tanah tersebut Bisa dimanfaatkan oleh dia Semua yang ada di tanah tersebut Bisa dimanfaatkan oleh dia Kalau manfaatnya adalah dengan dimakan Maka boleh Ya boleh bagi dia untuk memanfaatkan eh, Buah tersebut dengan Memakannya Pada asalnya demikian ya. Kalau misalnya tidak ada perjanjian bagaimana ustad Tidak ada perjanjian masalah buah-buahan itu Kita katakan boleh Pada asalnya demikian Pada asalnya akad Yang diperuntukkan atau obyeknya tanah, Maka yang ada di atas tanah tersebut, Tabak. Hukumnya mengikuti. Ya. Kalau tanahnya disewa, Berarti, Itu bertanda, Atau itu dalil, Itu bukti, Bahwa, Pohonnya juga disewa. Sehingga, Pohonnya boleh digunakan. Kalau, jadi pohon tersebut adalah buah Maka buah buahnya boleh dia makan Buahnya boleh dia jual Ya Ini pada asalnya demikian Kecuali Apabila pemilik tanah tersebut Mengecualikannya Seperti misalnya Saya sewakan rumah ini Tapi pohon tersebut Buahnya tetap menjadi hak saya tidak boleh kamu menjualnya, tidak boleh kamu memakannya, misalnya <tuh> Maka seperti ini tidak tidak dibolehkan ya bagi penyewa untuk eh, eh, apa mengambil atau memanfaatkan eh, pohon tersebut. Kecuali kalau misalnya dia mengambil, kalau dia misalnya mengambil. Eh, dan dia makan langsung di tempat itu, maka insya Allah tidak ada masalah. Ini pengecualian karena ada hadis lain ya. Kalau dia mengambil dia makan di situ, ya di, di dia tidak menyimpannya di rumah, ya maka insya Allah tidak ada masalah di sini. Tapi kalau dia bawa dia apa bawa krayse kemudian dia bawa ke rumah, ya maka menjadi tidak boleh lagi. Ada hadis yang mengatakan demikian bahawa apabila ada seseorang melewati sebuah pohon dia menginginkan buah di pohon tersebut ya dan tidak ada yang memagari tidak ada pagarnya ya maka dia dibolehkan untuk mengambil buah dari pohon tersebut ya tapi tidak boleh dia bawa dia makan di situ tidak boleh dia e, membawanya keluar ya tapi kalau makan di situ tidak ya, tidak menjadi masalah yang e, Penyewa tersebut juga demikian ya, karena dia di dalam e, rumah tersebut, ya tentunya tidak ada pagar antara dia dengan pohon itu, ya, sehingga apabila dia ingin memetiknya maka tidak ada masalah. Tapi kalau memetik kemudian menyimpannya di dalam maka ini menjadi menjadi tidak boleh ya intinya tadi ya apabila seseorang menyewa rumah <tuh> di dalam area rumah tersebut ternyata ada pohonnya. Dan tidak disebutkan di dalam akad Maka pohon tersebut ya, Mengikuti akad rumah Pohon tersebut mengikuti akad rumah Kenapa demikian? Karena pohon tersebut berada di tanah yang dia sewa Sehingga hukumnya mengikuti Ketika dia boleh memanfaatkan rumahnya untuk ditempati Maka dia boleh memanfaatkan pohonnya untuk diambil buahnya apabila si orang yang menyewakan ya si pemilik pohon tersebut mengecualikan pohonnya saya masih berhak terhadap pohon ini kalau rumah silakan dimanfaatkan tapi pohonnya saya yang punya hak ya saya kecualikan pohon ya maka pada asalnya dia boleh mengambil memetik kalau hanya memetik atau apalagi jatuh ya Kalau hanya memetik Kemudian dia makan di situ tidak menjadi masalah Ya Tapi kalau dibawa ke rumah disimpan Maka ini yang yang tidak boleh Ya Allah Ta'ala A'lam Jazakallah khairan Wabarakallah fiqh Ustaz atas jawaban yang disampaikan Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini Karena keterbatasan waktu yang ada Pertanyaan dari hamba Allah Tidak menyebutkan namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz bagaimana jika kayu bakar yang diklaim milik oleh seseorang Tetapi kayu itu tetap ditinggalkan di hutan Sementara ada orang lain yang mengambilnya Karena memang tidak tahu kalau ada yang mengklaimnya Pertanyaannya apakah orang yang mengambil kayu tersebut dianggap telah mencuri Ustaz Syukron? Uh, dia tidak dianggap sebagai orang yang mencuri ya, maksudnya mencuri yang menjadikan dia dipotong tangan tidak, ya karena uh, kayu tersebut tidak diamankan oleh pemiliknya atau yang mengklaimnya. Tapi kalau dikatakan bahwa orang tersebut misalnya wajib untuk menggantinya, kita katakan iya, dia wajib menggantinya. Dia tidak tidak berdosa ketika mengambil uh, sesuatu yang dia kira tidak ada pemiliknya tidak ada dosa bagi dia dia punya alasan syar'i dia dikasih uzur oleh Allah Subhanahu wa karena ketidaktahuannya tapi karena itu berhubungan dengan hak orang lain maka dia wajib mengganti hak orang lain tersebut ya dia wajib mengganti hak orang lain tersebut dia tidak berdosa dari sisi mengambilnya tapi dia punya kewajiban untuk menggantinya ya kalau benar itu milik orang lain. Makanya, ketika misalnya ya, ketika misalnya kayunya itu banyak sekali, <tuh> atau kayunya sedikit tapi sangat berharga sekali, misalnya kayu gaharu misalnya, dia lihat tidak ada yang memilikinya, akhirnya dia ambil. Ternyata sangat mahal sekali, ya kita kalau dikatakan itu mencuri maka ini mencuri yang tidak memenuhi syarat ya sebagai eh, hat kalau e, dilakukan, ya tidak memenuhi syarat orang tersebut misalnya dipotong tangannya tidak ya, karena dia tidak berdosa di situ. Tidak berdosanya itu karena kejahilan dia. Tapi kalau misalnya pemiliknya menuntut orang tersebut untuk mengembalikan atau mengganti rugi, ya maka orang tersebut yang mengambil harus harus mengganti rugi, ya harus mengganti rugi, harus mengembalikannya. Kalau ada barangnya dikembalikan kalau misalnya sudah dijual berapa hasil dari penjualan itu, dia kembalikan ya, itu kewajiban tapi, me mengambilnya tidak dikatakan sebagai tindakan mencuri, misalnya yang menjadikan seseorang harus dipotong tangannya, ya Allah Ta'ala alam, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk terus berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wa wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin wa, wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.